Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wasayyiati a'malina may fala mudilla wa may fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayahal الذين امنوا تقووا الله قط قاته ولا تموتون الا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفس منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Ghonfiddin Dimanapun anda berada para pendengar Radio Roja Dan semoga selalu mendapatkan Rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam ini Kita dapat melanjutkan kajian kita Tilawah Al-Quran Dan sebelum Kita memulai tilawah tersebut Kita ingin Melanjutkan kembali Tentang <tuh> Bagaimana Kiat untuk menghafal Al-Quran Telah kita Ketahui Kaedah-kaedah Dalam menghafal Al-Quran Yang semoga kita masih Memiliki catatannya Dan Ingin kita mencobanya Maka Untuk itu Perhatikanlah kepada diri kita terlebih dahulu Apakah kita termasuk Orang yang Telah Lancar Dalam membaca Al-Quran Atau belum Maka Apabila kita mengetahui diri kita Belum lancar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan ini dapat diketahui dengan mendatangi seorang guru, seorang ustadz yang telah masyhur, yang telah diketahui bahwa dia adalah orang yang baik bacaan Al-Qur'annya. Minta lah kepadanya apakah bacaannya telah memenuhi syarat dan bacaannya telah 100% terhindar dari kesalahan-kesalahan. Maka apabila telah melakukan Pengecekan seperti itu dan mengetahui bahwa kita telah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa kesalahan. Maka bolehlah kita memulai untuk membaca Al-Quran. Khuan Fadi'in Azzaqam Allah. Apabila kita telah melihat Bahwa Kita Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Maka bolehlah kita Memulai untuk Menghafal Al-Quran Namun apabila Diketahui bahwa Kita belum Lancar atau belum baik bacaan Al-Quran-nya, maka hendaklah kita menahan diri, dan hendaklah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita tersebut terlebih dahulu. Karena itu adalah lebih baik bagi kita memperbaiki bacaan Al-Quran sebelum kita menghafalnya. Mungkin kita bisa membaca pelajaran dari Qaidah Baghdadiyah atau pelajaran Qaidah Nuraniyah. Ya. Atau yang lainnya yang bisa menunjang kita untuk memperbaiki bacaan kita. Baiklah apabila kita telah mengetahui bahwa bacaan kita telah bagus dan telah bisa diharapkan untuk menghafal Al-Qur'an maka kita harus memotivasi diri kita terlebih dahulu motivasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala Menjanjikan Kepada orang-orang Yang menjaga Al-Quran Dan Rasulullah S.A.W Pun menjanjikan kepada orang-orang Yang menghafal Al-Quran Maka jadikanlah itu bekal Buat kita, motivasi buat kita Untuk menjaga Al-Quran yang mulia ini Dalam kehidupan Kita dan untuk meninggikan Al-Quran dalam amalan kehidupan kita setelah motivasi kita miliki maka persiapkanlah diri kita secara ruhaniyah kita mempersiapkan diri kita Agar kita benar-benar Menjauhkan diri kita dari Perbuatan-perbuatan yang tercela, Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji Dan tidak layak bagi seorang pembawa Al-Quran Kemudian Setelah itu Kita persiapkan Al-Quran Yang akan kita jadikan Untuk Kita menghafalnya Al-Quran Yang kita Akan Pegang adalah Yang Tidak kita ganti-ganti kemudian. Karena itu pilihlah Al-Qur'an yang terbaik buat kita. Untuk kita hafal. Al-Qur'an yang tidak terlalu halamannya banyak atau lebih eh, misalnya lebih dari 15 baris atau terlalu sedikit ya maka saya menganjurkan untuk kita membuka mushaf Al-Quran yang pertengahan tidak terlalu panjang setiap halamannya terdiri dari 15 baris dan dimulai dengan awal ayat dan diakhiri di pojoknya dengan akhir ayat ya kemudian satu juz terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar sehingga 10 lembar itu sama dengan 1 juz. Dan alhamdulillah Al-Qur'an tersebut adalah Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Ya, yang merupakan cetakan Madinah. Dan ini berdasarkan Tajribah Pengalaman Bahwa Al-Quran ini eh, Lebih mudah Didapat Lebih-lebih Pada saat ini Banyak yang eh, Memisahkannya menjadi Jus per jus Sehingga apabila ukurannya lebih kecil dan lebih Sedikit Maka akan membuat semangat ya, Untuk menghafal Ingatlah bahawa Al-Quran yang kita akan baca ini adalah Akan kita pindahkan Huruf per huruf Ayat per ayatnya ke dada kita karena itu kita tidak boleh menggantinya dengan cetakan-cetakan yang lain yang akan merusak hafalan kita karena akan berpindahnya tempat ayat eh, baris atau halaman yang telah kita hafal di mushaf di satu mushaf apabila kita mengganti mushaf yang lain maka itu cukup kita pilih ya, satu mushaf saja setelah itu kita mempersiapkan diri dengan niat yang kuat dan motivasi yang kuat lalu kita berwudu dengan bagus dan setelah kita berwudu, maka kita duduk di suatu tempat yang nyaman buat kita. Dan tempat tersebut adalah masjid tentu bagi kaum laki-laki. Untuk -laki. kaum wanita tentu yang terbaik di rumahnya. Di suatu tempat yang nyaman. Cukup udara Dan tidak banyak Pandangan-pandangan yang akan mengganggunya ketika Berjalannya hafalan Seperti banyak eh, tulisan, lukisan Atau perhiasan-perhiasan di dinding dan lain-lain Dan Tidak mengapa kita duduk Dengan khusyuk Menghadap kiblat, Ya Khususnya di masjid Maka setelah kita mempersiapkan Maka Mulailah kita Melakukan Pemanasan terlebih dahulu Sebagaimana seseorang yang Hendak melakukan sesuatu Maka dia ya, melakukan Pemanasan terlebih dahulu Demikian juga hati kita Dan pikiran kita Untuk mempersiapkan Masuk ke dalam suatu hafalan Dan menghafal sesuatu Maka kita Panaskan terlebih dahulu Caranya ya Ini dengan Membaca Misalkan membaca Surat Al-Fatihah atau surat-surat yang kita telah hafal baik-baik. Dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang menyenangkan buat kita, maka kita membacanya, ya. Tetapi kita harus jangan terlena Apabila kita telah membaca dengan suara yang bagus Maka kita harus menyadari bahwa kita sedang melakukan suatu pemanasan terlebih dahulu ya. Karena itu jangan sampai kita terlena yang akhirnya menghabiskan waktu Lakukan pemanasan ini sekitar 5 sampai 10 atau 15 menit Tergantung dari Masing-masing uh, individu Sampai kita telah benar-benar siap Hati kita, pikiran kita Telah benar-benar siap untuk uh, Mempersiapkan Apa yang akan kita hafal Maka setelah pemanasan selesai Barulah kita Masuk Kepada Inti yang akan kita lakukan Yaitu menghafal ayat Maka bukalah mushaf kita Yang akan kita baca Dan kita hafal Kemudian lihatlah ayat yang akan kita hafal tersebut Halamannya kita lihat Baris per barisnya kita lihat. Dengan penglihatan yang penuh konsentrasi. Ya. Buka mata kita lebar-lebar. Dan kosongkan segala kesibukan-kesibukan di benak kita. Selain dari melihat Al-Quran tersebut dan menghafal Al-Quran tersebut. Hilangkan jauh-jauh kesibukan-kesibukan dunia yang lain Maka mulailah kita Setelah penuh dengan konsentrasi Maka kita membaca ya, Baris yang pertama ya, Dengan suara yang keras Dan bagus ya, Dan dengan konsentrasi Apabila kita telah membacanya sampai tiga kali Seseorang dapat membaca satu baris sampai tiga kali Atau lebih dari tiga kali Mungkin lima kali sampai sepuluh kali Lalu kemudian ya, Apabila telah kita lakukan Cobalah kita tutup kembali Al-Quran tersebut apa yang tadi kita telah baca sampai 10 kali dengan melihat ya, Kita ulangi tanpa melihat ya, Kita ulangi tanpa melihat Apabila antum termasuk orang-orang yang diberikan penangkapan yang bagus Mungkin antum bisa satu baris Ya, dapat mengulangnya dengan baik Apabila antum bukan termasuk yang memiliki kemampuan seperti itu Maka Antum tidak perlu berputus asa Mungkin kita mengurangi Dari satu baris menjadi setengah baris Mungkin kita baca setengah baris Ya di sini kita melihat masing-masing kemampuan kita. Maka setelah kita menghafal setengah baris dengan hafalan tanpa melihat, maka kemudian barulah kita buka kembali untuk membaca dengan melihat ya. Dan kemudian ya menutup kembali sekali lagi dan mengulangi lagi Sampai 3 atau 5 kali Maka yakinlah eh, Apabila kita telah benar-benar 100% Hafal eh, Maka Berarti kita telah Mampu menghafal Satu baris Atau setengah baris Maka kita jangan bergembira terlebih dahulu, akan tetapi ulangi kembali bacaan tersebut. Ya, ulangi bacaan tersebut sampai ya benar-benar kita menghafalnya. Baru setelah itu kita pindah kepada baris yang kedua. kepada baris yang yang kedua. Atau bagi yang menghafal setengah baris, maka kita mulai kepada setengah baris berikutnya. Ya, setengah baris berikutnya. Atau apabila kita menghafal ayat-ayat yang pendek, maka pindah kepada ayat berikutnya. di seperti yang tadi sampai 10 kali lalu kemudian kita tutup ya Al-Qur'an tersebut dan kita ulang kembali Kemudian antara ayat dengan ayat lakukanlah satu pengikatan seperti ya antara rantai ya. Besi-besi rantai yang diikat satu per satu sehingga membentuk satu ya, ikatan rantai. Maka kita lakukan ikatan tersebut. Yakni dengan cara mengambil akhir ayat dan membacanya diwasalkan kepada awal ayat di depan tersebut nah dengan demikian ya, maka setiap kita menambah maka kita mengulangi hafalan tersebut setiap kita menambah hafalan kita ulangi lagi hafalan tersebut dan begitulah seterusnya sehingga dapatlah kita menghafal ayat-ayat yang hendak kita hafal tersebut dengan hasil yang insyaallah sangat luar biasa Apabila kita telah mendapatkan hafalan tersebut, maka kita mencobanya kepada seorang yang kita percaya untuk memperdengarkan apa yang telah kita hafal tersebut Yang ahsan yang terbaik adalah kepada seorang ustad, kepada seorang guru kalau tidak, maka kepada teman yang kita ketahui Sama eh, dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benarnya Dan mempunyai tujuan yang sama Untuk bersama-sama menghafal Al-Quran Maka kita bacakan Kita perdengarkan Apa-apa yang telah kita hafal tersebut Kepada Ustad kita kepada Sahabat kita atau teman kita tersebut Apabila 100% telah Benar Dan tanpa kesalahan Maka berarti Ujian ya Yang antum lewati Telah berhasil Maka selesailah Hafalan yang telah antum ya, Hafalkan mungkin Satu halaman atau satu surat pendek maka antum boleh memberitahukan kepada teman antum cara menghafal yang bagus ini ya untuk sama-sama menolong ya, dan saling ta'awun al-birri wattaqwa dan begitulah seterusnya ya sampai kita menyelesaikan hafalan Al-Qur'an tersebut ya mungkin ya satu juz, mungkin dua juz dan seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada baiknya saya akan mencontohkannya. Misalnya kita menghafal ayat yang akan kita baca di malam ini apa malam ini kita baca surat At tolak, atau tolak ya, atau tolak surat yang ke <tuh> 65 ya, ya misal kita baca di sana ayat pertama ada empat baris setengah ya, ada empat baris setengah <tuh> bagi yang Mampu dia bisa menghafalnya eh, Satu baris Dan ini disesuaikan dengan maknanya Maka kita baca Setelah bertawud Kemudian membaca basmalah Maka kita membaca Satu baris Yang Sesuai dengan maknanya Apabila mencukupi Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nabiy idza tallaqtumun nisa afalliquhun ladiddatihin Ya ini yang sesuai dengan makna ya satu baris kurang sedikit ya maka kita baca sampai sepuluh kali kalau kita merasa tidak sanggup maka ya? cukup pada setengah baris pada kalimat an nisa ya ayuhan nabiu ida talqutun nisa ya kita ulangi sampai sepuluh Sepuluh kali. <coughs> Maka setelah sepuluh kali kita mampu menghafal, kita tutup ya, Al-Quran dan kita ulangi kembali, ya, tanpa melihat Mushaf. Ya, ayuhan Nabiu iza talqumun nisa, afalquhun li'adthihin. Ya, kita ulang sampai ya 10 kali tanpa melihat mushaf. Kemudian setelah itu kita yakinkan ya dengan melihat kembali mushaf tersebut. Lalu kita ulangi kembali. Kemudian kita menyambungnya, ya. Kita menyambungnya, ya. yang sesuai dengan makna. فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَأَحْسُ الْعِدَّةِ Ya, cukup sampai di situ. Ya, maka kita ulang-ulang. فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَأَحْسُ الْعِدَّةِ Diulang-ulang terus sampai sepuluh kali. Lalu kemudian kita tutup kembali mushafnya. Dan kita membaca... Dari awal kembali, ya. Ya ayuhan nabiu ida tullakum nisa, afulliquhun li gdetih nawah sulaida dan begitu seterusnya, ya sampai kita sambung, ya dari yang kita hafal terus. Dan terus sampai baris yang berikutnya dan selesailah pada ayat yang pertama. Terkadang seseorang bisa membutuhkan waktu ya satu jam untuk menghafal satu halaman. Ya, ada yang lebih mungkin ada yang satu jam setengah bahkan ada yang dua dua jam lamanya. Ya. Untuk menghasilkan hafalan yang yang bagus, yang kuat. Karena itu di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran ya? untuk menghasilkan ilmu. Ya? Maka dibutuhkan waktu dan juga kesabaran. Maka setelah selesai dari yang kita hafal Maka kita mencobanya kepada seorang guru Kepada seorang ustad Untuk kita setorkan apa yang telah kita hafal tersebut Dan kita perdengarkan kepadanya <tuh> Dengan demikian ya, Kita telah mulai memasuki ya, Suatu era yang baru buat diri kita Yaitu era menghafal Al-Quran ya, Yang merupakan Amal yang Dilakukan oleh Generasi kita yang pertama Salafus Salih Yang mana mereka Memang terbiasa ya, Menghafal Al-Quran ya, Menghafal As-Sunnah dan seterusnya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya, bermanfaat buat kita sekalian dan semoga dapat kita amalkan ya, dan semoga menjadi timbangan kebaikan buat kita sekalian pada Yomil Qiyamah. Amin.